Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistio berpandangan Upaya menyeluruh yang tidak sekedar parsial dengan menangkap tikus-tikus perusak Amat dibutuhkan oleh institusi yudikatif di tanah air Guna mengembalikan kepercayaan publik kepada personal dan lembaga peradilan di tanah air Menurutnya, godaan untuk menyalahgunakan kewenangan sangat besar di lingkungan peradilan Mengingat, perkara dengan nilai miliaran rupiah Harus ditangani oleh aparat-aparat yang gajinya hanya jutaan rupiah Dan untuk melanjutkan Bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, seperti apa pandangan bapak melihat salah satu syarat untuk menjadi pejabat dan hakim di tanah air adalah sikap negarawan? <laughs> itu kategori yang tidak eh, tidak ada parameternya itu. Kenegarawanan, ya punya sikap negarawan itu apa? Minimal harusnya itu kan kerangka berpikirnya itu tentang negara, ya, tentang Kelangsungan sebuah imagine community. Jadi seluruh keputusannya dia itu harus berdasarkan konsep mengenai eh, keluarga besar yang disebut eh, Republik Indonesia ini. gitu. Nah, tapi ini kan gak ada ukurannya. Ukurannya lagi-lagi adalah pada patokan-patokan etis. Yang tertuang di dalam Konstitusi, di dalam Pancasila, kayak gitu eh, Pertanyaannya Apakah hakim-hakim Termasuk hakim konstitusi itu hafal Empat eh, eh, kali perubahan Undang-Undang Kasahan -Undang 45 ini Amandemen ini, apakah eh, eh, hakim Jangan-jangan Hakim-hakim itu Bukan hanya hakim konstitusi, semua hakim itu kalau dites disuruh nulis Pancasila aja ada yang lupa gitu. Nah ini, ini yang harus ditegaskan ulang dan ini sebetulnya gak hanya berlaku untuk kalangan hakim tapi untuk kita semua gitu. Terutama untuk para pejabat karena mereka menyandang tanggung jawab publik yang lebih besar dibandingkan kita-kita yang rakyat yang hanya bisa ngomong ini gitu. Lantas jika kita memang melakukan pembersihan generasi seperti yang Bapak sarankan, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Indonesia mencapai cita-cita pemerintahan yang bersih, Pak Her? Satu generasi kekuasaan. Artinya apa? Satu generasi kekuasaan itu ya kita hitung. Dari sekarang kalau kita hitung mulai dari 2014 ada perubahan generasi. Artinya paling cepat mulai ada harapan itu nanti 2019. Jadi 2014 sampai 2019 itu siap-siap aja tetap menderita gitu. Kecuali... Eh, ikut ikutan jadi tikus. Nah kalau ikut-ikutan jadi tikus pesan saya cuma satu jangan ketangkep gitu aja. Demikian Hermawan Sulistio, Benny Rahmadi, Pasifem.